Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu arasulillah amma ba'du Ma'ashiral muslimin rahimakumullah Takut pada kemiskinan Ini permasalahan yang sering ditanyakan Dan sering Menimbulkan permasalahan besar Di kalangan sebagian kaum muslimin Apakah pantas Orang yang beriman itu takut miskin? Tentu saja tidak ada seorang pun manusia yang ingin hidupnya itu menderita, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kekurangan. Akan tetapi ketakutan pada kemiskinan ini bukanlah merupakan pemikiran dari orang-orang yang beriman dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan dalam ukuran Islam tidaklah identik dengan kesusahan apalagi ketidakbahagiaan hidup. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, riwayat Imam Muslim, "Kuada aflah aman aslama, waruzi kau kafafan, wakonnaahulillahubimaa'atah." Sungguh telah beruntung, sangat sukses dan beruntung orang yang masuk Islam berislam dengan baik. Waruzi kau kafafan diberikan rezeki oleh Allah yang secukupnya, dan Allah jadikan dia konaah merasa cukup. Puas dengan pemberian yang Allah berikan untuknya Kalau kita melihat dengan seksama Bukankah kebahagiaan itu bersumber dari hati? Bukankah rasa tenang di hati itu yang menentukan Kebaikan hidup seorang hamba, seorang <coughs> manusia? Makanya ketakutan kepada kemiskinan Tidak ada alasan untuk dirasakan oleh orang-orang yang beriman Yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Rasulullah SAW hamba Allah yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya. Kita dapati kehidupan beliau jauh dari kemewahan. Bahkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al rizqa Ali Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam kutan. Ya Allah jadikanlah rezeki yang Engkau anugerahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW adalah rezeki yang secukupnya. Dari sini bahkan Rasulullah SAW menentukan ukuran kekayaan, ya kekayaan yang berarti lawan dari kemiskinan adalah perasaan cukup di hati yang barang siapa memilikinya dia telah menjadi orang kaya yang sesungguhnya dalam artian yang sebenarnya dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW bersabda, lai sal gina an kathrotil awrodi wa inna mal -gina, gina nafs bukanlah kekayaan itu Diukur dari banyaknya harta benda Banyaknya fasilitas yang mewah Tapi yang namanya kekayaan itu adalah Rasa cukup di dalam hati Kekayaan di dalam jiwa kita Sekarang Maasyiral muslimin rahimakumullah Orang yang takut pada kemiskinan Khawatir menjadi miskin Pertanyaan yang tentu akan Direnungkan oleh orang-orang yang berakal Ketakutan anda, kekhawatiran anda Apakah bisa menambah rezeki yang Allah telah tentukan bagi anda? Ketakutan dan kekhawatiran anda apakah bisa merubah nasib anda? Tidak bisa. Kalau Allah telah menakdirkan rezeki anda sekian tidak akan bisa bertambah dan berkurang selama-lamanya. Kalau Allah telah menakdirkan anda menjadi orang yang fasilitasnya kurang tidak akan bisa bertambah. Hanya dengan anda khawatir atau takut. Makanya rasa takut seperti ini tidak akan menjadi sebab kebaikan. ...tidak akan menyelesaikan masalah. Justru, kalau dengan cara yang kita tempuh... ...untuk menyelesaikan masalah... ...adalah dengan segera mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperbaiki iman. Mengimani takdir Allah subhanahu wa ta'ala... ...yang diantara konsekuensinya adalah rido... ...dengan segala ketentuan dan pemberiannya. Bayangkan saja dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi... ...yang derajatnya Hasan... Rasulullah SAW pernah bersabda, waradobi makos sama Allahulaka takun agnan nas. Ridailah pemberian yang Allah berikan kepadamu, kamu akan menjadi orang yang paling kaya, paling cukup hidupnya, paling gembira hatinya. Ini cara untuk menjadikan apa yang kita miliki menjadi sebab kebahagiaan untuk kita. Apapun yang kita miliki tidak akan bisa kita rubah. Apa yang Allah tentukan tidak akan bisa berubah selama lamanya. Tetapi yang bisa kita usahakan adalah menjadikan diri kita berbahagia dengan pemberian Allah. Inilah ketenangan yang akan menjadikan jiwa kita damai dan tenteram. Dan tentu saja Allah tidak akan menjadikan sesuatu yang paling bisa menenteramkan dan membahagiakan manusia. Selain dari keimanan, kedekatan kepada Allah Subhanahu SWT. Allah Subhanahu SWT ala berfirman, Alah bi dhikri lahi tatma'inul Ketauhilah dengan beriman kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, berzikir kepada Allah, hati manusia menjadi tenang. Makanya perbaikilah iman anda, beramal soleh, perbaiki ibadah kepada Allah, imani hal-hal yang diperintahkan dalam Islam, beriman kepada takdir, rido kepada pemberian Allah, maka ini yang akan menjadikan hidup kita kaya dalam artian sesungguhnya, kita dijauhkan dari kemiskinan dalam artian yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Demikianlah. Salallahu wa salam wa barak Muhammad. Wa ala alihi wa ajma'in. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.